Yang telah mengembalikan kepada kita ruh-ruh kita. Memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang lebih penting dari itu. Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Kita dapat datang ke rumah ini melangkahkan kaki. Meninggalkan kasur yang empuk. Demi mengingat Allah Allah mengatakan aqimi solata liddikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan azqalus salati 'alal munafiqin salatul isha wa salatul fajar. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ingat orang-orang munafik itu sholat. Berjamaah, berjamaah. Tapi yang paling berat bagi mereka itu sholat isya dan sholat subuh. Karena sejatinya mereka sholat dalam rangka pamer dan ria. Allah mengatakan, Iza qamu ilas sholat, qamu kusala Yuraunan nas walayaturuhulahillah kalila. Mereka kalau bangkit untuk mendirikan solat malas-malasan mereka. Yang mereka lakukan hanya pamer. Sedangkan solat subuh sama isya sulit mau pamer. Gelap gulita. Apalagi di masa itu. Maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Wajalla atas nikmat bisa solat subuh bersama. Nikmat bisa bangun mengingat Allah. Nikmat bisa dalam kondisi sehat. Berapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang gak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya Yang gak bisa lagi sujud di tanah. kadang kala dia harus duduk di atas kursi. Melangkah dengan begitu beratnya dan menyakitkan lutut. Tapi Allah memberikan nikmat itu dan Allah mengatakan la in syakartum la aziidannakum Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan ingat hari ini hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang spesial sekali. Bahkan kata Nabi saw, khairu yaumin pala atihi syamsiyul Jumat. Hari yang paling indah sepanjang masa ini yang di situ matahari terbit ya hari Jumat. Pada hari Jumat ini Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam Alaihissalam pada hari Jumat. Tapi juga pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga dan diturunkan dari surga. Dan kelak bumi ini akan hancur juga pada hari Jumat. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, Faakthiru fihi minas salati alaihi. Hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat ini. Tapi terkadang sebagian kita, ia ya, menjadikan hari Jumat seperti hari yang lain. Tidak bertambah salawatnya, tidak bertambah bacaan Qur'annya bahkan sebagian ada yang mengeluh dengan hari Jumat, padahal itu hari yang terbaik. Antum lihat bagaimana ada usaha, ya dari syaitan tentunya bersama kroni-kroninya yang menjadikan hari Jumat ini buruk. Mungkin yang sepuh-sepuh tahu hari Jumat ini uh, hari yang mistis. Film-film ya. horror itu biasanya Jumat Kliwon, Jumat Manis. Jadi hari ini hari yang menakutkan. Bahkan di barat pun sama. Atau hari Jumat bahasa Inggrisnya Friday. Mereka jadikan hari itu hari yang menakutkan juga. Selalu digambarkan dengan sesuatu yang menjadikan orang gak mau dengan hari Jumat. Kita dulu waktu SD kalau lewat kuburan malam Jumat itu jadi takut. Eh malam Jumat. Eh. Kenapa? Padahal ini Sayyidul Ayam. Yang paling mulia Maka bagaimana kita mengembalikan Jumat ini sebagai hari yang paling mulia? Di dalam jiwa kita. Jadi setiap datang malam Jumat kita gembira. Bahkan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita puasa khusus hari Jumat. Enggak boleh. Ini hari id id pekanan yang terus berulang. Kecuali yang puasa hari Kamis boleh puasa hari Jumat. Kecuali yang niat puasa Sabtu boleh puasa hari Jumat. Tapi puasa khusus hari Jumat enggak boleh. Karena ini memang Hari yang mulia, perbanyak solawat di hari itu. Wa inna salatakum alayya ma aruwa. kalian itu disuguhkan kepada aku, kata Nabi Sosar. Apa enggak kepingin antum solawatnya disuguhkan dari Fulan, Sidorjo solawatnya berapa tujuh. Disuguhkan jem, dilaporkan kepada Nabi Sosar. Maka perbanyak solawat buat Nabi Alaihim Salatu wassalam, Berapa sih banyak itu? Di dalam kitab Al-Qawl Badir. Di salatu wassalam ala Nabi Syafi'i. Disebutkan di sana. Beberapa nukilan banyak itu. Ya paling tidak 300 lah. Itu banyak. Ya. Gak ada batasannya jamaah. Cuma sebagian ulama ketika ditanya. Dia sebutkan ya 300 itu banyak. Maka berusaha ketika bersalawat kepada Nabi SAW. Dihitung. Kenapa harus dihitung? Tidak harus dihitung. sebenarnya. Tapi kalau kita tidak menghitung. Kadang-kadang kita merasa banyak. Oh, isui ya, Gus yuk, salawati. Padahal baru dua puluhnya. Iya. Tapi ketika antum hitung. Seperti zikir pagi dan petang. Kita dianjurkan membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Lahul mulku walahul hamdu. Wahu ala kulli syain qadir seratus kali. Kalau kita tidak menghitung. Kita merasa sudah sampai 100 ya. Hitung dengan tangan kita. Kita tahu oh ternyata baru 30. Belum nyampe kepada target. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga surat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita. Istri-istri Nabi kita. Yang mereka. Subhanallah ya. nih para emak-emak. Yang kalau membaca sejarah. Bagaimana perjuangan istri-istri Nabi mungkin gak sanggup mereka. Sekarang aja banyak nelongso-nya emak Banyak curhatnya, banyak adunya. Rasulullah s.a.w. itu sering datang ke rumah istrinya. Mau sarapan. Beliau bertanya. Al-min ta'am. Ada yang bisa dimakan. Apa kata istrinya? Cuma ada air. Enggak. Kata Nabi Yusuf Alaihissalam, Iman Anas Saim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Itu pagi ya. Malam hari pernah Nabi Ayub Alaihissalam kedatangan tamu. Lalu Nabi ngutus pembantunya untuk bertanya ke rumah istri isterinya siapa yang punya makanan malam itu? Berangkat ke fulana, fulana, fulana. Semuanya laporan cuma punya air di rumah. Lalu apa yang harus dilakukan? Sedangkan tamu ini harus dimuliakan. Maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya. Man yubayifu baifa Rasulullah SAW. siapa yang mau ketamuan tamunya Rasul SAW. Yang mau menjamu tamunya Rasul SAW. Ada seorang sahabat Ana ya Rasulullah. Ini sahabat pedih ya. Dia mau menjamu tamunya Rasulullah s.a.w. Tapi sholat isya dibawa pulang. Itu Abu Talhaj. Sampai rumahnya dia mengatakan kepada istrinya. Akrimi waifah Rasulullah s.a.w. Engkau muliakan tamunya Rasul s.a.w. Apa kata istrinya? Bang. Dia makanan buat anak-anak. Apa kata suami? Sudah anak-anak engkau -anak bikin main sampai tidur biasanya anak-anak itu kalau diajak main ngantuk nggak mikirin makan ya sudah nanti makan itu kau suguhkan kepada tamu Rasul. Artinya bagaimana kehidupan istri-istri Nabi sulit. Makanya setiap kali kita bersolawat kita ingat dengan istri-istri Nabi yang mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi Khadijah radhiyallahu taala. Dan semoga selawat itu bersambung kepada putra-putri Nabi keluarga Nabi Alaihi Salatul Wassalam yang kita juga tahu bagaimana perjuangan mereka. Fatimah. Ketika di Mekah bagaimana dia hidup melihat bapaknya dibuli, dimaki, dihina. Seperti nah, di kita kalau dengar bapak kita dicela. Norwati. orang tua kita. Bagaimana sekarang Fatimah, Ummu Kultsum, Ruqayyah, Zainab melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kahin, dukun, sahir, penyihir. Bapakmu itu perdukun, penyihir, pendusta, tukang bohong. Bukan hanya secara verbal, secara fisik Fatimah melihat bapaknya sallallahu alaihi wasallam Ketika sujud di depan Ka'bah sana diletakkan ari-ari onta di punggung Nabi SAW. Ini Fatimah melihat bapaknya diperlakukan seperti itu. Datang Fatimah saja. Dia bagaimana mendorong itu ari-ari onta supaya terlepas dari punggung Nabi SAW. Maka kita juga perlu ingat bersalawat kepada mereka. Yang mereka juga berjuang jemaah Demi tegaknya agamanya. Dan semoga sesuatu bersambung kepada para sahabat Nabi. Khususnya untuk Abu Bakar Siti. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Dan semua sahabat Nabi. Semoga Allah meriduhkan kita bersama mereka. Amma ba'at. Jemaah rahmatullah. Anda berterima kasih sekali. Bisa duduk di sini. Kalau ingat Rasulullah SAW beliau dilemparin batu ketika hendak menyampaikan kalimatnya. Wah, wak, Dari ta'if beliau diusir, dilemparin batu seperti orang melemparin anjing. Bayangin Nabi SAW diusir dari ta'if, ada dua baris penduduk ta'if. Membuat dua baris mereka Bersama anak-anak mereka bawa batu Nabi berjalan di tengah mereka S.A.W. bersama Zaid bin Haritha Itu dilemparin batu Dan Zaid berusaha menyelamatkan Nabi S.A.W. sampai bocor kepalanya Zaid Dan kaki Nabi berdarah-darah Dengan kita sekarang Ya dikasih tempat Untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah Ya tentunya beda pahala yang Didapat jemaah Izah muljaza ma'af ibu iba. Kata Nabi SAW, besaran pahala itu setara dengan besaran kesusahan. Hari ini tanggal 24, betul Sebagian jemaah haji kayaknya sudah pada berangkat. Diwarjo dah berangkat. Masya Allah. Ya kita sepertinya yang belum berangkat dan mungkin tidak akan pernah berangkat haji lagi karena aturan pemerintah Saudi yang umur di atas 65 tahun udah nggak bisa berangkat haji atau aturan itu akan berubah nantinya, wallahu aalami. Apa yang harus kita lakukan di sini, cuman? Bentar lagi kita akan masuk ke bulan Dulhajjah. Tolong persiapkan diri. Sebagaimana jemaah haji mempersiapkan diri mereka. Bahkan sebelum haji mereka sudah manasik haji. Berulang kali melakukan manasik. Ada pemantapan manasik lagi. Kita perlu memantapkan diri kita. Karena kita akan masuk sama seperti jemaah haji. Masuk ke bulan Dhuhr Hijjah yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maha min ayamin alamul salihu fihnya, Ahabu ira Allah min hadhih alayya." Tidak ada hari-hari, enggak -hari. ada. Ini nafi, peniadaan. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya. Lebih dicintai Allah. Lebih baik. Lebih afbal. Ada banyak lafad hadis. Lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di sepuluh hari ini. Ya'ni sepuluh awal. Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jal mengatakan. Wal fajri walayalin ashr. Demi Fajar dan demi 10 malam. Para ahli tafsir menyebutkan 10 malam ini 10 awal dunia hija. Enggak ada hari yang beramal soleh di situ lebih baik. Mohantum beramal soleh di bulan Ramadan. Hari ini lebih baik. Bagaimana dengan 10 akhir Ramadan? Apakah Tetap lebih baik beramal di sepuluh awal Dhul Hijjah. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan. Lebih utama sepuluh awal Dhul Hijjah. Karena semua amalan di sepuluh akhir Ramadan. Itu bisa dilakukan di sepuluh awal Dhul Hijjah. Semuanya. Mau bicara iktikah. Mau bicara sholat malam. Mau bicara sodakoh. Mau bicara menghatamkan Qur'an. Mau bicara berbuat baik apapun yang di sepuluh akhir Ramadan itu bisa dikerjakan di sepuluh awal bulan Tapi yang di sepuluh awal bulan Hijrah bisa dikerjakan di sepuluh awal Ramadhan. Akhir Ramadhan bisa. Wukuf di Arafah bisa di sepuluh awal akhir Ramadan, nggak bisa. Menyembelih kurban nggak bisa di situ. Di sini adanya. Walaupun sebagian mengatakan nggak. Sepuluh akhir Ramadan malam harinya lebih baik daripada sepuluh awal bulan Hijjah malam harinya. Tapi kalau siang harinya lebih baik sepuluh awal bulan Hijjah karena di situ ada wukuf di Arafah tanggal sembilan. Tapi di sepuluh akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu mungkin dua pendapat yang berusaha menggabungkan. Ketika Nabi menyampaikan hal ini. Bahawa tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada beramal soleh di sepul awal tun hijjah ini. Apa kata para sahabat? Walal jihad fi bilillah. Apakah berjuang di jalan Allah perang. Menegakkan kalimat Allah itu juga tidak sebanding. Tidak lebih baik daripada beramal di sepul awal tun hijjah. Kata Nabi SAW. Walal jihad fi bilillah. Jihad pun tidak bisa menandingi sepuluh awal tur Illa rojul, kecuali jihad dalam satu model, satu kondisi. Seorang yang khoroja bi malihih wanabshih walam yajj min dalikabish. Seorang yang berjihad yang keluar ke medan perang, yang membawa jiwanya, membawa raganya, membawa hartanya dan tidak ada yang pulang ke rumah. Berarti kalau jihad masih pulang, menang, 10 awal Dhul Hijjah masih lebih baik. Maka berusaha membuat perencanaan. Mau ngapain kita di 10 awal Dhul Hijjah? Tinggal 5 hari lagi atau 6 hari lagi. Jangan, jangan samakan 10 awal Dhul Hijjah dengan hari-hari yang lain. Maka kita perlu promosi. Jangan. Orang itu kadang-kadang perlu diingatkan kembali ya. Tentang keutamaan sesuatu supaya dia tertarik. Kenapa kita lihat iklan itu terus. Ada iklan mie goreng, mie ini. Padahal dia sudah terkenal. Jamar. Produk mie ini sudah terkenal. Tapi sampai hari ini masih iklan. Sampai hari Dan bayar besar mereka iklan. Kenapa? Iya, Karena orang itu perlu diingatkan dan iklan yang paling buruk yang ana lihat iklannya rokok. Padahal sudah banyak yang ngerokok jemaah. Tapi masih diiklankan di mana-mana. Bahkan iklannya itu bagus-bagus, video tron jemaah dengan gaya orang-orang yang seakan-akan sehat padahal pada sakit semua yang ngerokok. Tapi diiklankan jemaah. Karena manusia itu kalau enggak dipromosi, enggak dikasih promosi, enggak dikasih peringatan dia lupa maka kita ingat apa yang tadi ana sampaikan ingatkan bukan ana sampaikan yang rasul sallallahu sampaikan hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim Yang diwartel oleh para muhaddisin tentang keutamaan 10 awal Zulhijah ini barakallahu fiik bukan itu yang ingin ana sampaikan itu baru muqaddimah anak katanya dikasih waktu sampai syuruk enggak apa-apa jemaah ya hayya billah ada sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang ana rasa hadis ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita karena kita punya banyak masalah dalam kehidupan ini semua yang hadir di masjid ini punya masalah karena Allah sudah menetapkan kehidupan ini adalah ujian dan bal tapi bentuk balak yang kita terima beda-beda. Ada yang tadi malam gak bisa tidur. Karena sakit punggungnya. Ada yang gak bisa tidur. Karena harus bayar utang, Ada yang gak bisa tidur. Karena istrinya ribut. Atau karena anaknya sakit. Menangis. Ada banyak lah masalah dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Balak yang sudah Allah tetapkan akan bersama kita sampai kita mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man nazalat bihi faqah wa anzalaha bin nas barang siapa yang turun kepadanya satu kesulitan satu hal yang menyimpat menyempitkan dadanya yang membuat dia susah hidupnya, Pak Anzala Habinas. Lalu masalahnya dia sandarkan kepada manusia. Yang ada dalam benak dia, dia cari solusi dari manusia. Oh pulan, pulan mungkin, pulan yang bisa bantu anak. Yang ada dalam benak dia hanya makhluk. Yang tuh seda kata Nabi saw. Urusannya nggak akan selesai. Ketika dia sandarkan kepada manusia. Bersandar. Ya, menggantungkannya kepada makhluk. Maka kesulitan yang dia hadapi. Tidak akan selesai. Boleh jadi mungkin secara pandang. Oh, selesai gitu loh. Tapi akan ada masalah lagi buat engkau. Karena manusia ini hanya bisa menyelesaikan urusanmu yang sekarang. Besok datang lagi masalah. Lusa datang lagi masalah. Sampai kapan sih engkau akan bersandar kepada manusia. Ini selesai urusannya. Waman Nazarat bihi fapa, wa anzalah habillah. Barangsiapa yang datang kepadanya masalah, lalu dia tandarkan kepada Allah Azza Wajal, dia gantungkan kepada Pencipta langit dan bumi ini. Yushikul Allah bihi. Allah akan hampir saja memberikan solusi kepada dia. Birizkin, ajilin, au ajil dengan rizki yang segera atau tertunda. Ada yang masalahnya selesai. Ketika kita gantungkan kepada Allah Azza wa Jal selesai masalahnya. Tapi ternyata banyak diantara kita yang kurang yakin sama Allah. Kita masih sering mendengarkan curhatan manusia kepada kita. Datang mengeluh. Saya punya masalah ini, itu dia cerita berpengaruh. Tidak ada masalah. Kalau kita bicara mencari solusi. Tapi kita yang mendengar curhatan itu, ingat dengan hadis tadi. Kita perlu mengingatkan orang-orang yang curhat ini dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Bahwa saya, engkau kalau bersandar kepada manusia, engkau masih bergantung kepada fulan, saya punya kenalan, atau seorang yang sakit mengatakan, oh saya punya kenalan dokter, bagus dokternya. Masya Allah, selesai, orang kalau kesana biasanya selesai, sembuh sudah. Kita sampaikan kepada orang ini. Engkau bergantung sama Allah. Semuanya hanya sebab. Fulan sebab. Dokter sebab. Usaha sebab. Semuanya hanya sebab. Kalau Allah Azza wa Jal tidak membantu. Wallah engkau minum obat setahun pun gak akan sembuh. Engkau berpindah. Dari satu dokter ke dokter selanjutnya. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit selanjutnya. Engkau pergi ke rumah sakit yang ada di luar Indonesia. Ingat semuanya hanya sebab. Kita gak boleh bergantung kepada sebab. Kita menjalankan sebab itu tapi hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Seperti seorang yang di PHK kemudian dia berpikir. Anda mau kerja di mana? Ya udah engkau ngelamar kerja. Tapi ingat hatimu sama Allah. Ada sebuah kisah dan banyak cerita jemaah yang sesuai dengan hadis yang Nabi saw sebutkan tadi. Ini ada kejadian seorang yang sudah nggak punya pekerjaan di PHK dia. Dia sudah ngelamar sana ngelamar sini. Suatu hari dia ketemu dengan seorang Ustaz. Dilihat wajahnya kelihatan jemaah. Entah kalau mau lihat wajah orang punya utang itu. Lihat, lihat dari samping, coba lihat tetangga antum yang kanan kiri, kelihatan iki kalau dia hutang. Kelihatan di wajahnya orang itu punya masalah kelihatan. Sheikh ini tanya, ko kenapa? Yesiana dia cerita masalah dia. Tapi alhamdulillah Yesiana punya kenalan sama fulan, anak udah ngelobi fulan, tinggal nunggu jawaban dari mereka. Lalu Sheikh ini ngomong, ko sampai kapan akan kayak gini? Kenapa engkau gak mengetuk pintu langit? Engkau sandarkan kepada Allah. Cobalah malam ini. Di sepertiga malam akhir. Ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya. Engkau minta. Allah, oh, Jangan lagi mengaku punya kenalan di sana kata dia. Dia bisa bantu. Semuanya cuma sebab. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya. Nah bisa. Kalau Allah tidak memberikan izin kepada obat itu yang kau minum. Agar kau sehat. Nggak bisa. Nggak bisa. Jam. Karena lillah mulkus sama watu Allah. Kita harus memperbaiki tauhid Milik Allah semua yang di langit dan bumi ini. Jam. Kita ini milik Allah. saja. Akhirnya. Orang ini pun. Menjalankan nasihat jam. malam hari. Dia sholat, besok dia sholat lagi minta sama Allah. Di hari ketiga, dia keluar dari rumahnya. Dia naik mobil. Keluar dari rumahnya. Tahu-tahu terbetik di hatinya untuk berangkat ke salah satu kantor yang ada di situ. Dekat sama rumahnya. Yang selama ini dia tidak pernah berpikir untuk melamar kerja di tempat ini. Kenapa dia tidak berpikir untuk melamar kerja di tempat itu? Karena dia gak punya kenalan. Dia berpikir kalau gak punya lobby ini itu gak bisa, gak mungkin diterima. Itu. Maka dia akhirnya bersandar sama manusia. Dia mencari tempat-tempat kerja yang dia punya kenalan. Hatinya bergantung sama siapa? Sama kenalan dia. Hari itu dia cerita. Oh, cobalah anak tak mampir ke kantor ini. Mungkin ada kerjaan dia dia mampir enggak kenal satu orang pun di tempat itu. Masuk ke kantor itu ada berapa lantai? Ke tempat resepsionisnya. Ke tempat resep, informasi di sana. Dia tanya, "Mas, mohon maaf ya, apa ada lowongan kerja di sini?" "Oh, ada," kata dia. "Ada," kata dia. "Coba engkau naik ke lantai tiga. ke kantor fulan," kata dia. Engkau naik ke sana tadi. Masyaallah. Ini enggak kenal sama nih orang. Naik ke lantai tiga, Masya Allah. Dia ngomong sama orang di kantor tersebut bahasanya dia ingin cari kerjaan. Apa kata yang menyambut dia di lantai tiga itu? Masya Allah, Alhamdulillah. Kita butuh orang kayak Antum, kata dia. Kita punya dua pekerjaan, Antum milih yang mana? Dia sudah kelelen, ya maaf. Minta tolong sama kawan-kawannya. Sama kenalan dia. Sekarang dia berjumpa dengan orang yang tidak dia kenal. Sama sekali tidak kenal sama orang orangnya. Tapi bagaimana membuka hatinya. Bahkan dikasih dua pilihan. Engkau mau kerjaan yang mana. Subhanallah. Setelah itu dia ketemu sama syekh. Sama gurunya tadi. Istadz ngomong uh, wajahmu kok lain sekarang. Gimana ceritanya kata dia. Lalu dia bercerita. Habati fillah. Tapi kadang kala kita kurang siap. Maka destiny di dituntut seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Kita perlu kenal sama Allah Azza wa Pertanyaan pertama di kubur itu man rabbuk? Siapa rob? Bukan yang lainnya. Siapa bosmu, siapa atasanmu yang ditanya man rabbuk? Dan banyak di antara kita yang hanya mengenal Allah, ya sekedar namanya. Baca asma Allah al-Husna, baca, janji. Kita nih kalau nggak kenal sama orang, kita akan meremehkan. Contoh, ana sholat umbamanya di masjid, selesai sholat di kanan kiri, ana nggak kenal sama orang itu. Tahu-tahu ada yang bisikin an. Ustad, yang di sebelah kiri antum itu Bupati Sidoarjo. Waalaikumsalam. Kita jadi lain jadi. Awalnya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita tahu dia orang penting, baru kita akan respek. Begitu pula sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Antum kenal sama Allah Azza Wajalla, Antum gak akan naik motor. Kecuali Antum baca. Dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Jalim. Antum akan naik mengatakan Bismillah. Karena Antum tahu kalau Allah berkenda Antum ditabrak. Berarti kendaraan Antum jalan. Mogok. Atau selip. Ada truk yang lewat. Kita tahu Allah itu Rabbul Ana. Ketika keluar rumah antum akan mengatakan bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Itu bentuk orang yang benar-benar kenal sama Allah azza wajalla. Maka yang Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doa. Bandingkan dengan semuanya, yang paling banyak doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling banyak bersandar kepada Allah Azza Wajal dan itu sebenarnya iklar kita ketika kita solat kita mengatakan Ia karena Rabut, wah Ia hanya kepadamu kami beribadah ya Allah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lalu kenapa prakteknya kita lebih sering minta tolong kepada selain Allah Azza Wajal? Kan boleh, boleh apabila dia mampu menolongmu, tapi ingat jangan bersandar kepada dia. Karena dia hanya sab. Aibatil Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan ke dalam api, ada beberapa riwayat Isra'iliah yang menceritakan proses Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Kaumnya itu membuat api yang bangunan, bangunan besar sehingga mereka sebenarnya bisa membuat alat panggang buat memanggang Nabi Ibrahim. Kan cukup, loh yang mau dipanggang cuma satu orang. Kenapa harus sebesar masjid ini apinya? Tapi mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka, manusia yang lemah ini ingin menunjukkan kekuatan mereka bikin api yang besar. Akhirnya ketika mereka sudah membakar itu tempat mereka bingung bagaimana cara mendekatkan Nabi Ibrahim Lalu mereka enggak bisa mendekat karena panasnya api tersebut. Lalu mereka membuat panjanik alat pelontar. Disebutkan yang mengilhamkan kepada mereka iblis. Mereka bikin alat pelontar itu dilemparkan Nabi Ibrahim. Dilemparkan ditelanjangi. Subhanallah itu Nabiullah. Kenapa nanti pada hari kiamat di padang mahsyar orang yang pertama dikasih baju itu Nabi Ibrahim. Sebagai ulama mengatakan itu sebagai balasan ketika beliau ditelanjangi sama kaumnya. Bahu. Ketika dilemparkan, malaikat Jibril datang mengatakan, alaqa ilayhaja Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Apa kata Nabi Ibrahim, amma ilayka far. Sama engkau aku nggak perlu. Ini bentuk keimanan dan keyakinan. Malaikat Jibril cuma sebab, amma ilallah farnaam. Kalau sama Allah, aku punya perlu. Jibril tidak akan mampu melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah azza wajal. Amma ilallah fa naam sama Allah aku perlu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukup Allah sebaik-baiknya pelindung buat aku. Apa yang terjadi zaman? Supaya kita tahu Allah itu bisa berbuat apa yang Dia kehendaki. Gak perlu kita mikir, nalar kita, bagaimana nanti solusinya ya. Kira-kira seperti ini. Udah urusannya Allah Azza wajalla Dan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Hasbunallah ni'mal wakil. Allah tidak menurunkan hujan untuk mematikan itu api. Enggak, api itu tidak dimatikan. Allah tidak menurunkan salju, wala angin, yang memindah itu api. Enggak, tetap api seperti itu dan masyarakat menonton dan merasakan panasnya api itu tapi Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah bicara sama api ya? Allah mengatakan wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim hanya buat Ibrahim hanya buat Ibrahim Nas semua kayu itu tetap terbakar, c'mon. Dan orang-orang merasakan panas. Itu yang akan kita dapatkan tak kalau kita bergantung sama Allah azza Cerita Nabi Musa alaihissalam sebab dijalankan. Fasri bi ibadi leilan. Innaqumuttabaw. Allah. Mewahyukan kepada Nabi Musa AS untuk membawa Bani Israel meninggalkan Mesir. Udah kalian pergi meninggalkan Mesir. Malam hari. Udah pergi nih. Dikatakan jumlah Bani Israel 400 ribu kira-kira banyak jumlah mereka. Atau kurang dari itu. Meninggalkan Mesir. Subuh saja Ternyata sampai ke laut. Ketika mereka sampai ke pantai, Fir'aun sudah sampai. Allah mengatakan, "Falaama tara al Jam'ani" Qal ashab Musa, "Inna lamudarakun". Ketika dua pasukan ini, dua kelompok ini saling melihat, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah, kita akan binasa, kita akan dibantai sama Firaun. Itu loh sudah kelihatan mata." sedangkan di depan lautan nggak ada solusi mau kemana kita nggak ada alat untuk menyeberang nggak ada perahu nggak ada kapal mereka langsung don jiwa mereka melihat kondisi itu berbeda dengan nabi Musa lihat sana apa kata nabi Musa Allah inna ma'iyarabi sayahdi nah nggak mungkin nggak mungkin kita dibinasakan kita udah jalan perintah Allah nih Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk. ya, ini. Dan dikasih solusi yang tidak pernah ada dalam akal manusia. Itu lautan terbelah. Ya, yang gak mungkin terbelah. Terbelah itu lautan. Maka di disini takkah kita kenal sama Allah Azza wa jalan, urusannya selesai. Kita akan tenang, damai. Sudah serahkan sama Allah gitu loh. Iya saud, kalau ngomong enak, prakteknya Ustaz. ya kalau prakteknya berat, berarti memang kita belum kenal sama Allah Subhanahuwataala. Allah mengatakan fa inna ma usri yusro, inna ma usri yusro. Allah yang mengatakan itu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tahu namanya bersama aja. Bareng saja. Ganti keantum dalam kesulitan. Oh bentar lagi salah sel. Seperti dua orang yang datang ke rumah kita. Bareng nih datangnya. Mungkin yang masuk ke rumah kita lebih dulu kesulitan. Kemudahannya mana? Ini bentar lagi masuk. Long dia jalannya bareng. Cuma mungkin lebih dulu kesulitan itu. Inna ma'al usri usur. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan tinggal bagaimana kita menata hati kita menanti makanya kenapa ketika ada musibah kita disuruh bersabar karena nunggu solusi itu kadangkala membosankan. anak sudah lama so. belum selesai urusannya. boleh jadi karena an tu masih bergantung sama manusia ada yang punya utang. Anak punya utang Ustaz, sudah ditagih-tagih. Terus Alhamdulillah Ustaz. Anak punya rumah Ustaz. Belum laku rumahnya ini, Ustaz. Insyaallah rumah ini laku selesai hutangnya. Allah bikin gak laku itu rumah. Karena antum bersandar kepada rumah ini loh. Rumah ini. Anak punya uang di sini. Selesai laku anak lunasin. ini. Yang bikin laku itu siapa? Allah kan. Maka kadang-kadang kita masih ada ketergantungan kepada makhluk. Kita lihat dokter tuh. Bagaimana dokter itu angkat tangan. Supaya pasiennya ini enggak bersandar kepada dokter. Sudah dokter mengatakan maaf kita sudah enggak bisa, apa-apa. Loh, dari awal dokter itu enggak bisa apa? Kecuali ya, Allah yang kasih izin. Yang dilakukan dokter itu cuma sebab ingat sebab Bukan berarti kita tidak berobat. Bukan berarti kita tidak berusaha. Bukan berarti kita tidak berupaya. Kita lakukan semua itu. Tapi hati kita tidak di sana. Hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Allah Azza wa Jal mengatakan. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakilin. Kalau engkau sudah berazam. Bertekad. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ingat tawakal ini bukan amalan raga. Kadangkala ada yang berusaha untuk menabrakkan antara tawakal dengan usaha. Tidak, tawakal ini amalan hati, bukan amalan fisik. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, lo anakum ala Allah hakta tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razafukum kama yarsuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu tagdhu fi masan wa Burung itu keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, jam. Keluar dia. Usaha, ini fisiknya burung itu usaha. Pulang kenyang pernah lihat burung punya kulkas? karena dilihat ini kayaknya musim hujan ini ya, nggak ada kulkas, soalnya ada mungkin dia ambil padi ya, kemudian ditaruh disimpan, ini untuk apa? untuk persiapan nanti buat anak-anaknya, atau ketika burung itu telur ya, dilihat telurnya ada empat ya, insya Allah ini anaknya empat berarti anak harus ya cari usaha yang lebih kenceng lagi nggak ada ceng. Nabi SAW tidak memberikan contoh seperti semut. Semut masih menyimpan makanan, masih. Iya. Tapi burung enggak ada. Untuk melihat burung menyimpan makanan enggak ada. Kalau kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal seperti itu akan dikasih rizki sama Allah Azza Jalla. Ingat tawakal itu amalan hati. Hati tawakal itu antikatubillah walikimmat alaih. Yakin sama Allah dan menyandarkan kepada Allah Azza Jalla. Itu hati. Sedangkan Fisik kita, dia usaha. Nabi Alaihi SAW ketika sakit berhijamah. Nabi Alaihi SAW. Bicara pekerjaan para sahabat disuruh bekerja. Disuruh nyari. Nyari kayu sama Nabi SAW. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita mengenal Allah sekarang lebih dalam. Yang pertama dengan asma Allah al-Husna tadi. Tolong dibaca. Jadi nama-nama Allah itu bukan nama-nama kosong tapi nama-nama yang penuh makna. Ketika antum membaca nama Allah Ar-Razzaq. Kalau enggak salah di Sidoarjo sini ya, nah, di jalanan itu ada Asmaul Allahul Al Husna. Di pinggir jalan. Iya. Ana lihat ada Asmaul Allahul Al Husna, tulisan itu. Itu bagus untuk mengingatkan, diingat. Namanya Allah Afu. Namanya Allah Al-Qawi. Namanya Allah Al-Mutakabbir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Jabbar. Setelah dibaca, usahakan dihafalkan. Menghafal itu biasanya anak-anak. Kalau bapak-bapak sudah enggak menghafal, itu di hulu sudah lewat saat kata dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallahi tis'atan wa tis'in isman. Allah itu punya 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha hada khal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, yang menguasainya masuk surga. Masuk surga. Ada empat tingkatan mengenal Asmaul Husna. Yang pertama ya hanya menghafal. Lagi itu tingkatan anak-anak kecil disuruh menghafal aja dia karena dikasih penjelasan dia enggak faham Yang kedua menghafal dan memahami. Yang ketiga, berdoa dengan nama itu. Kita punya masalah. Kita mungkin sedang lemah ini dan itu. Kita panggil Yaquwi, Yamatin. Kemudian yang keempat, beribadah dengan nama itu. Jadi bukan hanya berdoa, tapi beribadah dengan nama itu. Contohnya ketika kita membaca nama Al-Afu. Allah itu Maha Pemaaf. Antum kalau ada orang minta maaf, maafkan orang oh, antum kalau malam hari doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa faghfur anni ya Allah sesungguhnya engkau Maha Pemaaf engkau cinta dengan maaf maafkan aku kok pagi hari ada orang minta maaf sama antum antum katakan tiada maaf begitu lho apa tadi malam antum Allahumma innaka afun itu beribadah dengan nama itu kan jadi kan antum baca Razzaq, ya Razzaq, ya dulpa, Allah yang Maha memberikan rezeki, Allah yang Maha baik memberikan segalanya kepada hamba-Nya. Eh, ada orang minta tolong sama antum, antum enggak nolong dia. Terus gimana antum beribadah dengan nama-nama itu? Itu. Tolong Asma Allahul Husna itu dikaji, dibahas, kemudian berdoa dengan nama itu dan beribadah. Kemudian cara lain mengenal Allah Azza wa Jalla adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Quran ini surat cinta dari Allah kepada kita membaca, jangan cuma dibaca hurufnya. Kita tahu, membaca satu huruf itu dapat sepuluh kebaikan. Artinya, membaca alif lam mim, nggak tahu artinya kita. Itu dapat tiga puluh kebaikan. Tapi Quran diturunkan untuk ditadburi. Kitabun Anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, waliyadzakkarul alba. Ini kitab yang penuh dengan berkat. Yang kami turunkan untuk ditadapuri. Untuk dikaji. Untuk dihayati. Untuk diingat. Ya hanya orang-orang yang cerdas yang mau. Ya, mengambil pelajaran dari sana. Maka tolong mulai saat ini. Baca Quran dan baca tafsir. Niatkan. Tiap hari. Satu halaman. Atau dua halaman. Bersama artinya. Insyaallah setahun hatam kita Quran ya karena ada orang yang umur 50 tahun tidak pernah hatam Quran dengan arti umur 60 tahun enggak pernah padahal sudah banyak kitab-kitab ketika dia kuliah yang dia hatamkan. baca itu kemudian yang ketiga mentadabburi ciptaan Allah azza wajalla jalan-jalan enggak apa-apa ke pantai yang punya akuarium di rumah kau lihat bagaimana ikan itu bisa warna-warni kau lihat bagaimana bintang rembulan gunung-gunung takjuburi ciptaan Allah azza wajalla atau paling tidak mentah makan. Sementara lagi kita mau sarapan. Ketika Antum sarapan, Antum lihat. Sarapan apa aja, Ma? Pecel. Ketika Antum lihat pecel, Antum bayangkan. Beras ini gimana bisa sampai? Nasi ini bisa sampai ke sini gimana? Gimana kalau Antum setiap kali mau makan harus nanam padi? Nunggu tiga bulan Antum makannya. Ini enggak. aja. Ya, prosesnya Antum lihat bagaimana petani menanam ini dan itu. Kalau ternyata Antum makan sama Ayam Bayangin kalau antum harus nunggu Ayam itu sampai besar Dari telur antum jemaah Nungguin makan ayam ya Allah Nunggu 27 hari lagi Allah berikan kepada antum Sayurannya seperti apa Kacangnya seperti apa Ini perlu ditadaburi jemaah Kalau ada ikan laut Gimana ikan laut ini bisa sampai ke meja antum Kok bisa sampai sini Padahal ya Allah mungkin ikan ini dari gresik Prosesnya panjang di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wafi anfusiku. Lihat di diri kita sendiri ada tanda kebesaran Allah azza wajalla. Kita makan cuman, kalau nggak bisa keluar itu makanan. Bayar berapa? Ke dokter, kata dokter harus operasi. 30 juta, nggak apa-apa dok. Yang penting keluar itu kotor. Maka itu sebagai sarana untuk mengenal Allah swt. Bismillah. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri Anda pribadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kepada semua jamaah khususnya. Takmir Masjid Darussalam ya. masyaAllah Darussalam. Semoga kita dikumpulkan. Di Darussalam yang sebenarnya. Karena Darussalam itu surga jemaah, masyaAllah. Tinggal berapa menit kita jemaah. Nah menit, ini masalah doa. Doa mengawali perjalanan bisa digabung Ustaz. Bismillah, taufal tu alallah, subhanallah, subhanalladzi sahralana hada wa ma kunnalahu mukminin. Ya jamaah, tadi ana sampaikan bahwa orang yang paling banyak berdoa itu Nabi kita Muhammad Sos. Antum lihat semua aktivitas Rasulullah Sos itu dengan bergantung semua, dimulai dengan nama Allah. Doa ini ada doa keluar rumah, ada doa naik kendaraan, ada doa safar. Doa dalam perjalanan, beda-beda. Doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ada doa satu lagi. Ini hadis Ummu Salamah. Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari rumahnya Ummu Salamah, beliau mengangkat ke langit, mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla, an azilla au udhalla an adlima au udlima an ajhala au yajhala alai ya allah aku berlindung kepadamu jangan sampai aku disesatkan aku tersesat atau disesatkan aku tergelincir atau digelincirkan aku berbuat zalim atau dizalimi orang aku berbuat bodoh atau dibodohin orang jadi bismillah tawakal itu boleh digabung dengan tadi allahumma inni a'udzubika itu doa keluar rumah karena tidak semua orang keluar rumah naik kendaraan dengan jalan kaki dia baik, ada doa naik kendaraan ada beberapa, beberapa versi tapi diantaranya ketika naik baca bismillah naik motor baca bismillah kemudian sudah di atas mengucapkan Alhamdulillah lalu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lalu membaca Subhanalladzi Subhanallah wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Tolong artinya dihafalkan juga. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa. Apabila berasal dari hati yang kosong dan hampa. sekedar ucapan risau. Dibaca. Pujian buat Allah. Itu. itu doa naik kendaraan. Ada doa versi lain. Baik. Ketika safar. Kan naik kendaraan ini gak harus safar ya. Bisa jadi cuma ke kota. Tapi kalau melakukan perjalanan panjang. Lain lagi doanya Nabi SAW. Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wataqwa wa min al'amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hada watwi 'anna bu'da. Allahumma innaka sahibu fi as-safar fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'thais safar sampai akhir doa... safar. Jadi doa keluar rumah lain, doa naik kendaraan lain, doa safar lain. Tapi yang jelas semuanya ada doanya. Karena doa ini tadi menggambarkan kita bergantung sama Allah. Antum mau masuk rumah ya baca bismillah, mau menggauli istrinya baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau ke toilet pun antum baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keluar dari sana pun antum mengingat Allah azza wajalla. Jadilah seorang hamba yang senantiasa bergantung sama Allah. Dan antum akan menjadi orang yang kuat. Ya? Karena kita bergantung dengan yang maha kuat. Iaitu Allah. Jalla -Jalla Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirukawatu bulaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.